اشعارهم <تصفيق> يستغفرون لا إله لا اله الا الله بسم الله الرحمن الرحيم <تصفيق> السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillahirabbil alamin Alhamdulillahillazi hadana li hada wama kunna linahtadiya laula an hadanallah Segala puji dan syukur kepada Allah Subhanahu atas nikmat hidayah yang dengan hidayah itu, Alhamdulillah, kita pada malam hari ini bisa duduk bersimpul di dalam rumah Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau bukan karena hidayah dari Allah, kalau bukan karena taufik dari Allah Subhanahu Wa Taala, sangat mungkin. Di malam yang mungkin pada malam ini banyak orang hadir dalam acara-acara hiburan, mungkin kita juga termasuk salah satu di antara mereka. Tetapi karena hidayah dan taufik dari Allah Subhanahu wa taala, kita meninggalkan perkara-perkara yang sia-sia yang membakar uang hanya dalam hitungan detik. Hanya untuk mendapatkan sensasi sesaat Dan perbuatan yang sesaat itu Jika kita tidak bertobat Nanti di akhirat pertanggung jawabannya lama Mungkin membakar uang Dengan membeli mercon dan segala macam Petasan Itu hanya butuh waktu sekitar beberapa detik saja Lalu sensasinya juga Paling lama juga satu menit atau lima menit. Tetapi pertanggung jawabannya Allah Alam. Fman yamal mizqal daratin khairan yaroh, wman yamal mizqal daratin sharan yaroh. Walaupun cuma sekecil zaroh, tetap nanti akan dimintai pertanggung jawaban. Apalagi saya kira harga satu mercon yang seratus ribu. Bisa membeli mungkin ribuan zarno Zarno itu kalau kita terjemahkan butiran beras Berapa harga satu butir beras? Tidak ada nilainya Kalau kita pergi ke toko beras Kita melihat butiran-butiran beras itu berserakan di depan dan tidak ada yang mengambilnya Saking tidak bernilai Sedangkan kalau kita membeli satu kilogram beras harga 10 ribu di dalamnya ada ribuan atau mungkin puluhan ribu butiran beras dengan harga sepuluh ribu. Bagaimana dengan seratus dini? Sedangkan Allah berfirman, wa mai yamal mithqal adharatin sharan. Ya satu butir beras atau bahkan lebih kecil dari itu aja nanti akan dimintai pertanggungjawaban. Ini baru pertanggungjawaban harta. Belum lagi nanti pertanggungjawaban persaudaraan. Bagaimana mungkin kita bisa menghabiskan uang ratusan ribu bahkan jutaan rupiah sia-sia sedangkan banyak saudara kita yang dalam keadaan kekurangan. Yang lebih parah lagi bukan hanya kekurangan dan kemiskinan, tetapi dalam keadaan terjajah dan mereka lebih membutuhkan harta itu daripada kita. Ada Gaza di Palestina, ada Aleppo di Suriah, ada Rohingya di Myanmar, ada banyak kaum muslimin termasuk Uighur yang ada di Cina, belum lagi nanti Kashmir yang ada di Pakistan dan banyak sekali kaum muslimin yang hari ini butuh harta itu lebih daripada kita. Atau enggak usah jauh-jauh keluar negeri. Di Indonesia pun banyak. Bahkan kalau kita tidak mau terlalu jauh ke Aceh, Bahkan di Jakarta pun banyak dari saudara-saudara kita Yang mungkin malam ini Belum makan Karena hanya punya satu bungkus makanan Untuk keluarganya dan dia tidak memakan Dia berpuasa Supaya bisa memberi makan anak-anaknya Bagaimana dengan 100 ribu Yang kita hambur-hamburkan Mubazir, sia-sia Banyak tema Yang harus dipertanggungjawabkan nanti di akhirat Makanya kita bersyukur Alhamdulillah dengan taufik dan hidayah dari Allah Malam ini kita diselamatkan Dari perbuatan-perbuatan sia-sia Yang harusnya mungkin Malam ini adalah momen yang paling Rawan bagi kaum muslimin Untuk terlibat dan terjebak Di dalam perbuatan-perbuatan sia-sia Dan kita doakan juga Saudara-saudara kita yang mungkin belum faham Karena tidak ada yang tahu Akhir dari kehidupan seseorang Sehingga dalam rangka ini kita tidak mau menjudge orang yang di luar masjid Bahwa mereka ahli neraka naus bila min zalik bukan seperti itu Tetapi kita yakin bahwa duduk di dalam masjid lebih baik daripada di bundaran HI ataupun di Monas pada malam ini Kecuali pada tanggal 2 bulan 12 kemarin Itu beda lagi kali ya Kalau malam ini insyaallah duduk di dalam masjid Lebih utama daripada party midnight untuk menyambut tahun baru 2017 Perbuatannya tetapi orangnya kita tidak tahu Allahu alam, Dan kita doakan supaya bangsa Indonesia Allah beri hidayah terutama anak-anak mudanya Sehingga mudah-mudahan suatu saat Malam-malam seperti ini akan dipenuhi dengan zikrullah Dipenuhi dengan sholawatan Dipenuhi dengan ta'lim ta dan mencari ilmu dan dipenuhi dengan doa-doa untuk mengetuk pintu langit dan kerajaan Allah subhanahu wa ta'ala Ashadu an la ilaha illallah Wahdahu la syarikalah Wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiya ba'dah Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayidina muhammadin Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'dah Teman-teman yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala Walaupun Kajian kita pada malam ini Kita adakan pada tanggal 31 Desember Atau akhir dari tahun 2016 Tetapi seperti yang disampaikan penitian tadi kepada saya Bahwa kajian ini adalah kajian rutin setiap bulan yang diadakan pada minggu terakhir ya. Kadang tanggal 28, kadang 29, kadang 30 dan kadarullah pada bulan ini jatuhnya pada tanggal 31 Desember. Jadi bukan secara sengaja kita mengadakan taklim untuk menyambut tahun baru. Walaupun secara pribadi bagi saya itu asyik-asyik aja. Enggak masalah kita mengadakan taklim dalam rangka pergantian tahun itu tidak masalah cuman tetap saya yakin bahwa ini bukan hanya dilakukan karena pergantian tahun karena sudah dilakukan secara rutin setiap bulannya sehingga mudah-mudahan walaupun ini kajian rutin kita coba untuk kaitkan dengan tema pergantian tahun walaupun bukan tahun hijriah Mau tahunnya Hijriah Mau tahunnya Masehi Mau tahunnya tahun Jawa Mau tahunnya tahun Dengan kalender dan penanggalan apapun Intinya sama Surat yang dibacanya sama Hanya nama tahunnya aja yang beda-beda Walaupun tahun Hijriah itu adalah tahun terba terbaik Walaupun tahun Hijriah itu tahun yang diambil dari Sejarah Nabi Muhammad SAW Tetapi kalau dilihat dari sisi yang lain, Hijriah, Masehi atau apapun ada satu tema yang sama di antara semua istilah penanggalan ini yaitu tema auzubillahi minasyaitonirrajim bismillahirrahmanirrahim wal 'ashr in alladzina amanu wa amilussalihat illalladzina amanu wa amilussalihat wa tawassaw bilhaqqi wa itulah tema tentang masalah waktu usia hari minggu, bulan, tahun, abad, milenium dan seterusnya intinya adalah banyak manusia yang bergantinya usia, berlalunya waktu tetapi mereka berada di dalam khusrin kerugian. Innal insana lafi khusr. Kalau dia bukan orang yang beriman, maka waktu yang dia lalui itu pasti catatannya itu rugi. Yang beruntung dalam melintasi waktu itu cuma tiga kategori manusia Atau tiga sifat manusia Pertama orang yang beriman Kedua orang yang beramal Dan yang ketiga orang yang mau belajar Mendengar nasihat dan menasehati Dan kita bisa menyaksikan bukti dari kebenaran ayat itu pada malam ini Insan dengan mu'min Banyakan mana Banyakkan insan Manusia itu lebih banyak Daripada orang yang beriman Dan dari sejak zaman Nabi Nuh Sampai zaman Nabi Muhammad Memang jumlah manusia secara umum Lebih banyak daripada Orang-orang yang beriman Sehingga hampir rata-rata manusia Pada malam ini kita menyaksikan Kegiatannya itu kegiatan yang Merugikan diri sendiri Rugi dunia, rugi akhirat Kalau rugi dunia aja masih mending Akhiratnya tidak rugi Tapi kalau rugi dunia akhirat Ini kasihan <tik> Dan kita berharap Kita termasuk orang-orang yang mendapatkan Pengecualian di dalam surat itu Yaitu amanu Wa amirus sholihat Orang yang beriman Kenapa kita datang ke dalam masjid Allah ini? Karena kita Yakin kepada Allah Bahwa ini lebih baik daripada di luar Ini iman Kenapa kita mau duduk Dalam majelis ilmu jam 10 malam Ketika teman-teman kita Mungkin having fun misalnya Atau get party Sedangkan kita dalam keadaan Duduk di dalam masjid ini Karena kita yakin Ini pahalanya lebih besar daripada di sana Ini iman Sehingga kita syukuri nih Mudah-mudahan di dalam surat al-Asr malam ini kita digolongkan orang yang sedikit, orang yang dapat kalimat pengecualian ilalladina amanu. Kita duduk di dalam majelis ilmu ini, kita itikaf di rumah Allah ini karena kita berharap kebaikan di sisi Allah dan kita berharap keselamatan pada hari akhirat kelak insya Allah. Makanya tidak salah. Tidak ada salahnya Kita Mengambil hikmah Dari pergantian tahun Masahi Atau tahun Hijriah Mengambil hikmah dari Silih bergantinya waktu Per hari, per minggu, per bulan Dan seterusnya Karena selalu temanya sama Innal insana la fi khusrin Illalladina amanu Wa amiru salihat Watawasobil hak, watawasobisop. Jadi yang kita lakukan ini, insya Allah Allah lebih tahu, tetapi kita berharap ini kayaknya sudah tepat banget nih. Ketika insan dalam keadaan khusrin kita memilih pilihan orang-orang beriman, yaitu amilus solihat itikaf, kemudian solat, kemudian tahajud, dan watawasobil hak, watawasobisop. Yaitu dengan cara mencari ilmu, mendengar ilmu Mulai dari sekarang bahkan sampai nanti setelah sholat subuh insyaallah Ini pilihan yang kita berharap Allah lebih tahu bahwa inilah yang terbaik Mudah-mudahan pada waktu ketika banyak manusia lalai ini Allah menggolongkan kita termasuk Orang-orang yang banyak mengingat Allah subhanahu wa ta'ala Teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Karena memang mengingat Allah ketika manusia lalai itu pahalanya lebih besar loh. Mengingat Allah ketika manusia lalai itu pahalanya lebih besar. Mengingat Allah di tempat orang justru ingat dunia itu pahalanya lebih besar. Jadi ada dilihat dari sisi timing, waktunya, dilihat dari sisi tempat. Kalau waktunya orang berfoya-foya Kita malah mengingat Allah Itu pahalanya lebih besar Daripada waktu yang normal Hari Jumat mengingat Allah berpahala Bulan Ramadan mengingat Allah berpahala Apalagi Bulan-bulan haram Kita mengingat Allah itu berpahala Tetapi Pahala ketika kita mengingat Allah Di bulan, di hari, di waktu yang lain lalai itu lebih besar daripada pahala mengingat Allah ketika normal atau banyak orang mengingat Allah. Karena disitulah kelihatan siapa yang lina baluakum ayyukum ah sanu amala. Disitulah ketahuan siapa yang paling ahsan, siapa yang paling terbaik amal-amalnya. Dan itu nggak mudah. Makanya kalau teman-teman baca hadis tentang adab ke pasar. Ada satu zikir kalau masuk pasar itu pahalanya alfu alfi ajrin 1000 1000 berarti sejuta pahala alfu alfi 1000 1000 berarti sejuta pahala Apa zikirnya? Kata Nabi siapa yang masuk pasar membaca la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulk wa ham yuhyi wa yumit ditambah biyadil khair Wahuwa ala kulli syai'in qadir Maka dia mendapatkan alfu alfi ajnin Mendapatkan sejuta pahala Tapi kalau kita membaca zikir ini Di waktu yang lain Di tempat yang lain Maka kita mendapatkan seratus kebaikan Siapa yang baca zikir ini di pagi hari seratus kali Maka dia dicatat melakukan seratus kebaikan Dihapuskan seratus kesalahan Dan dijaminkan oleh Allah subhanahu taala hari itu sebagai orang mu' Mukmin, ini kalau kita baca secara normal Tapi begitu kita baca di pasar Waktu kita sedang berdagang Atau kita sedang membeli Di waktu kita yang harusnya mengingat dunia Sibuk dengan urusan dunia Kita malah ingat Allah Maka pahalanya bukan seratus Tetapi alfu alfi sejuta Allah lipat gandakan Kenapa? Karena tempatnya berbeda Karena waktunya berbeda Dan perbedaan ini artinya lebih sulit sehingga dari sini muncul sebuah kaedah fikih teman-teman ada istilah dalam islam itu namanya usul fik teman-teman tahu usul fik usul fik itu kaedah-kaedah rumusan fikih dan bapak usul fik pertama dalam sejarah islam itu yang paling cerdas dan yang pertama sekali mencetuskan ilmu usul fik itu adalah imam as syafi'i Imam Masyafi'i yang pertama sekali memperkenalkan ilmu usul fiqh Rumusan-rumusan fikih. Dari rumusan ini nanti lahirlah fatwa-fatwa kontemporer Ini halal, ini haram, ini boleh, ini tidak boleh Ini namanya usul fiqh Nah usul fiqh punya rumusan, punya kaedah Salah satu kaedahnya adalah Al-jaza ala qadril mashakkah Kaidahnya adalah balasan itu tergantung tingkat kesulitan dalam beramal. Itu kaidah fikih namanya. Al Jazauh ala Qadir mashakkoh. Balasan seseorang itu tergantung tingkat kesulitan dalam beramal. Makin sulit beramal, makin besar pahalanya. Walaupun orang lain melakukan amalan yang sama, tapi pahalanya beda-beda. Lahum darajatun 'inda rabbihim. Mereka itu berbeda-beda tingkatannya di hadapan Allah. Kenapa? Karena tingkat kesulitan beramalnya juga berbeda-beda. Kayak Nabi menyampaikan tentang pahala orang yang salat di satu saf yang sama. Salatnya sama, imamnya sama, waktunya sama, tempatnya sama, safnya sama, saf terdepan, tetapi pahalanya beda-beda kenapa beda, padahal kakaknya bareng bedanya karena jarak rumah mereka beda-beda yang rumahnya paling jauh paling besar pahalanya dibandingkan yang rumahnya di dekat masjid atau yang paling tua usianya sehingga untuk datang ke masjid lebih bersusah payah daripada anak muda pahalanya lebih besar daripada yang masih kuat yang uzur, pahalanya lebih besar daripada yang sempurna, yang normal orang yang buta, pahalanya lebih besar daripada orang yang melihat Orang yang pincang pahalanya lebih besar daripada orang yang kakinya sempurna. Orang yang jalan kaki pahalanya lebih besar daripada naik kendaraan. Kenapa? Al jazau al koderil mashakkoh. Balasan itu tergantung tingkat kesulitan dalam beramal. Ini kaidah fikih. Dan kaidah fikih ini bukan akal-akalan ulama. Diambil kesimpulan dari sekian banyak ayat, hadis dan peristiwa-peristiwa di zaman Rasul dan sahabat. Lalu jadilah kaidah, fikir. Sehingga kalau kita bisa itikaf pada malam yang harusnya kita having fun, getting party. Mudah-mudahan kita berharap pahalanya itikaf pada malam ini akan lebih besar daripada pahala itikaf di malam-malam yang normal. Kecuali malam istimewa. Malam istimewa itu malam Jumat, bulan Ramadan itu istimewa. Tapi kalau yang selain istimewa namanya normal, umum. Maka mudah-mudahan malam ini lebih istimewa Dan lebih besar daripada Pahala itikaf di malam-malam yang biasa Sama teman-teman kayak Misalnya eh, Cerita tentang Seorang sahabat Oh bahkan di zaman Nabi Musa Ada seorang laki-laki dia itu buta, sholatnya masbuk di barisan paling belakang, masbuk barisan paling belakang. Tetapi begitu meninggal, dia duluan masuk surga. Padahal masbuk tuh, barisan paling belakang. Pas meninggal, duluan masuk surga. Ketimbang dia yang yang lain-lain nih. Nabi Musa heran, kok bisa kayak gitu ya Allah? Dia udah masbuk. Barisannya paling belakang Tapi meninggal masuk surga lebih dulu daripada yang lain Karena dia seorang kakek-kakek yang sudah sepuh Ditambah lagi buta Ditambah lagi tidak ada yang memandu dia ke masjid Sulit untuk datang ke masjid Kenapa dia masbuk? Karena susah untuk datang ke masjid Kenapa masbuk? Karena rumahnya jauh Kenapa masbuk? Karena jalannya pelan soalnya udah tua Al-jazau ala qadril masyakoh Maka balasan itu tergantung tingkat kesulitan dalam beramal Sehingga dulu di zaman Nabi ada sekelompok orang dari Bani Salam ah. Mau beli tanah dekat masjid Nabi tanya kenapa beli tanah di dekat masjid Mau bikin rumah ya Rasul supaya ke masjidnya gampang deketan Kata Nabi sesungguhnya yang paling besar pahalanya diantara kalian adalah yang paling jauh rumahnya Akhirnya dia batalkan jadi beli tanah di dekat masjid Tetap tinggal di rumah yang jauh jaraknya dari masjid Supaya apa? Supaya pahalanya lebih besar Ketimbang semua yang jamaah sholat bareng di masjid Itulah sebabnya Kita berusaha di waktu-waktu yang sulit itu justru Ketika orang lain lalai Ketika tempat-tempatnya orang berfoya-foya Kita malah mengingat Allah Itu pahalanya lebih besar Sehingga kita lebih semangat lagi Wah ini mumpung nih Orang-orang pada lalai Saya ingat Allah Bukan sebaliknya Bulan Ramadan taat Nanti pas tahun baru Foya-foya Dan seterusnya Ini kayaknya kita Muzabazabina baina zalik La ilaha ula Wa la ilaha ula Terombang ambing Tergantung tren Kalau lagi tren ibadah Ibadah aja 10 hari bulan Ramadan pertama Bukan 10 hari terakhir 10 hari pertama kalau senahnya kan 10 hari terakhir tuh ngejelaskan ya ini mah ngejelaskan 10 hari pertama karena trennya kayak gitu taraweh rame, masjid penuh, buka puasa harus di rumah dan seterusnya dan seterusnya. 10 hari kedua buka puasa boleh di jalan deh 10 hari ketiga buka puasanya di tol cipali karena perjalananmu mudik dan masjid sepi tidak ada lagi yang suat taraweh dan di kampung-kampung pun tetap sepi. Kenapa? Capek, baru datang dari kota. Ini namanya mudah berzabina bayna Ibadahnya tergantung tren. Ya abduhulillah alharfin beribadah kepada Allah itu tergantung situasi. Alharfin nggak nggak mantap gitu. Sedangkan orang-orang yang istimewa justru mereka menunjukkan kesungguhannya ketika kondisi manusia dalam keadaan lalai justru mereka muncul. Untuk membedakan mana orang-orang yang beriman, mana orang-orang yang belum sempurna imannya. Lina belu wa kum ayyukum ah amala. Itulah teman-teman yang perlu kita syukuri pada malam ini. Mudah-mudahan Allah mencatat kita pada malam ini, termasuk diantara anak-anak muda yang tumbuh dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin. Dan insyaallah kita yang berusaha keras untuk bisa membujuk keluarga kita datang ke sini, karena enggak gampang juga ngebujuk keluarga kita untuk datang ke sini. Apalagi anak-anak kita, "Papa beliin kembang api, beliin mercon, beliin petasan segala macam." Ya udah nanti papa beliin apa misalnya bakso aja di masjid. <gayu> Saya gitu ya itu enggak gampang membujuk keluarga. Mudah-mudahan sulitnya kita untuk bisa datang ke rumah Allah ini Allah akan beri balasan yang lebih baik di sisi Allah di akhirat kelak. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ada banyak hal yang sudah kita lalui pada tahun ini. Terutama saya pengin uh, menyampaikan muhasabah yang berkaitan dengan umat Islam. Apa yang sudah dilalui oleh kaum muslimin pada tahun ini Bahkan sekitar 10 tahun terakhir Ada yang baik Ada yang memprihatinkan Salah satu rahmat Allah kepada kita Yang perlu kita syukuri tahun ini adalah Persatuan kaum muslimin Ini perlu kita syukuri Ini bagi saya hal yang sangat Gak bisa kebayang gitu Walaupun saya sebagai seorang dai yang bergerak dalam dakwah yang sifatnya dakwah pergerakan dengan di Bandung konsen kepada dakwah anak, anak muda saya beberapa waktu yang lalu pernah memberitahu kepada teman-teman bahwa umat Islam ini akan mengalami tiga fase perubahan tajdid namanya karena Allah Subhanahu wa taala melalui nabinya pernah Memberi kita janji bahwa di setiap 100 tahun umat Islam itu akan mengalami tajdid, pembaharuan. Setelah mereka lemah, akan kuat kembali. Setelah mereka terzolimi, mereka akan merdeka. Setelah mereka dalam keadaan tertindas, mereka akan memimpin. Setiap 100 tahun, walaupun angka 100 ini tidak harus persis bermakna angka 100. Bisa maksudnya periode. Dan dari runtuhnya khilafah Islam ya Kurang lebih kita sudah berada di penghujung dari satu periode itu Kita berada di akhir dari satu periode Dari runtuhnya khilafah di Turki Utsmani dulu Sampai sekarang kita ini sudah berada di 10 tahun terakhir dari satu periode Sekitar 10 tahun terakhir dari satu periode dan saya bilang kepada teman-teman dulu di Bandung, umat Islam ini akan mengalami tiga fase tajdid, tiga fase pembaharuan. Pertama, umat Islam ini akan masuk kepada fase bersatu melalui bendera dan organisasi. NU solid aja sesama NU, Muhammadiyah solid dengan Muhammadiyahnya, Ikhwan solid dengan Ikhwannya. Hizbut Tahrir solid dengan Hizbut Tahrirnya Jamaah Tabligh solid dengan Jamaah Tablighnya Salafi solid dengan Salafinya Persis solid dengan Persisnya Dan seterusnya dan seterusnya Termasuk FPI dan seterusnya Masing-masing solid dengan bendera dan organisasi mereka Ini fase pembaruan pertama yang kita lalui Dan kita sudah melewati fase itu Belum bisa disatukan dalam urusan yang lain belum bisa bareng-bareng, kecuali tetap aja ada semacam gap, susah manggung bareng. Malah kadang-kadang sholat bareng juga susah. Ada beberapa masjid bahkan tarawehnya, kalau yang di sini sebelas, berarti di sana dua Atau sholat subuh yang di sini kunut, yang di sana tidak kunut. Atau pas Rabiul awal yang di sini. Mauludan yang di sana tidak Mauludan. Dan fase itu sudah kita lalui kurang lebih sekitar 50 tahun. Ini fase yang mungkin agak panjang kita pernah lalui. 50 tahun kita dalam masa itu. Atau lebih sejak merdeka. Lalu kita akan masuk kepada fase kedua yaitu fase pembaruan di mana kita disatukan oleh isu Itulah yang baru kita lalui beberapa waktu yang lalu. Di mana kita tidak disatukan oleh organisasi, tidak disatukan oleh bendera, tetapi disatukan oleh isu. Disatukan oleh isu ini biasanya terjadi dengan takdir Allah atas kesalahan orang-orang yang tidak suka kepada kita. Wa makaru, wa makar Allah Wa khairul makirin mereka punya rencana, Allah juga punya rencana Dan Allah sebaik-baik pembuat rencana Dan ketika kita disatukan oleh isu Maka persatuan kita yang lama itu pudar Berubah menjadi konsep persatuan yang baru Bendera tidak lagi menjadi yang paling penting Kalaupun kita mengibarkan bendera Kibaran bendera kita itu tidak membuat kita ada gap dengan yang lain Kita bisa manggung bareng Yang perlu kita kawal jangan sampai ini ngeblunder Jangan sampai ini menjadi sesuatu yang tidak baik Jadi su'ul khatimah Tapi kita tingkatkan persatuan-persatuan kaum muslimin ini Yang kalau sekarang baru disatukan oleh sebuah isu dari luar Kita berharap pada puncaknya nanti kita akan disatukan oleh ide Oleh visi Bukan lagi oleh isu Kalau kita disatukan oleh isu Maka kita masih memiliki semangat reaksionis Dan itu sesuatu yang baik Dan kita harus selalu itu Kita apresiasi Alhamdulillah dengan takdir Allah Kita disatukan oleh sebuah isu Akhirnya kita bereaksi Mudah-mudahan reaksi ini tidak berlebihan Tetap positif tapi yang paling puncak, yang paling baik nanti level ketiga Periode yang eh, tajdid dengan pembaruan konsep yang ketiga nanti adalah Ketika kita disatukan oleh ide, ide perubahan, ide kemenangan Maka semangat yang kita bawa itu bukan lagi semangat reaksionis Tetapi semangat visioner Tapi insya Allah saya yakin dalam waktu 5 tahun ke depan Kita akan sampai ke level itu jadi level kedua ini hanya sebagai batu loncatan Untuk membangun kedewasaan kaum muslimin Jadi kalau ada pada level kedua ini Tidak semakin matang Maka mungkin pada masa Tajdid Genap satu periode Islam akan bangkit Mungkin dia akan menjadi penonton dalam sejarah Tidak menjadi aktor-aktor sejarah Kalau dia tidak didewasakan Tidak dimatangkan pemahaman Islamnya dan persaudaraan kaum musliminnya oleh isu-isu ini. Ini isu dari luar. Dan selalu kayak gitu, sejarah selalu berulang. Pertama disatukan oleh suku, nanti disatukan oleh keprihatinan, lama-lama disatukan oleh sebuah cita-cita. Sekarang kita berada pada periode di mana kita disatukan oleh isu. Isu itu ada isu di dalam negeri Ada isu di luar negeri Kalau isu di dalam negeri Kita sama-sama tahu lah Dan saya tidak perlu membahas itu pada malam ini Saya justru ingin membahas pada malam ini Isu di luar negeri Hal-hal di luar negeri Yang terjadi kepada kaum muslimin Itu adalah cara Allah Subhanahu wa ta'ala Walaupun terjadi karena kejahatan orang-orang zalim Tetapi qadarullah Begitulah cara Allah mempersatukan kaum muslimin Untuk uh, Level kedua Dalam masa pembaharuan Muncullah isu Palestina Yang sudah berjalan sekitar Lebih dari 60 tahun Dan semakin lama semakin menghangat Dengan penjajahan Israel Terhadap bangsa Palestina Ditambah lagi dengan kemarin terjadi kebakaran Israel Kemudian dengan bangkitnya Turki dan bergantinya Raja Saudi menjadi semacam satu penyemangat baru lagi untuk kaum Muslimin, seolah-olah setelah kita hampir pupus harapan, tiba-tiba terbit e, benderang fajar. Walaupun belum terlalu jelas, tetapi sudah mulai kelihatan. Nih kayaknya mau terbit matahari nih. Masih gelap sih, cuman semburat cahayanya udah mulai kelihatan. Dan itu membuat kaum Muslimin seolah-olah harapan itu masih ada gitu, nggak sampai pupus. Ditambah lagi dengan semakin sulitnya keadaan saudara kita di Suriah Yang sudah lebih 10 tahun sejak Arab Spring Dan sekarang puncaknya ada di sebuah kota Kota Khulafah ur yang keenam 6 Nurudin Zingki, yaitu Aleppo atau Halep Dengan jumlah korban yang sudah lebih dari 500 ribu Hampir 1 juta korbannya Dan sebagian besarnya anak-anak dan perempuan Ditambah lagi dengan keadaan kaum muslimin di Mian di Rohinya Yang terusir, yang terombang ambing di lautan Ada yang datang ke Bangladesh, ada yang bahkan datang ke Indonesia Terutama di daerah di kampung saya di Aceh Ditambah lagi dengan yang terjadi di Yaman Dan beberapa kawasan Timur Tengah Ini semuanya semacam campukan buat kaum muslimin Supaya bangun dari lelapnya dan kemudian membangkitkan kembali semangat Uhuhwah yang tadi disebut sebagai judul brotherhood Persaudaraan Kita sudah berada di level itu Sehingga siapa yang tidak dimatangkan oleh kondisi ini Tidak terbersit rasa persaudaraan di dalam hatinya Tidak semakin terbesar, terbangun secara kuat Empatinya dan humanitinya Maka mungkin kelak ketika Islam bangkit dia hanya menjadi seorang penonton sejarah Dan masih mending kalau cuma di dunia jadi penonton Nah di akhirat dia tidak akan mendapatkan gelar apapun Di antara gelar-gelar istimewa yang Allah berikan kepada para aktor-aktor sejarah itu Setiap peristiwa itu punya keistimewaan di mata Allah teman-teman Kayak dulu di zaman Rasulullah tuh Ada peristiwa 10 orang yang pertama masuk, eh, pertama masuk Islam. 10 orang yang pertama masuk Islam. Itu punya keistimewaan. Kenapa? Karena masuk Islam pada saat itu lebih sulit daripada masuk Islam. Ketika sudah Fatuh Mekah. Balik lagi ke kaidah tadi. Balasan itu tergantung tingkat kesulitan. Memeluk Islam pada masa Khadijah. Masa Ali. Masa Zaid bin Harisah. Masa Abu Bakar As siddiq Masa Abu Zahid al-Ghifari. Ini masa-masa yang paling sulit untuk masuk Islam Kalau ketahuan langsung digebukin Sampai babak belur Salah satu buktinya itu Abu Zar Orang kelima masuk Islam Setelah Khadijah, Ali, Zaid, Abu Bakar Abu Zar Bahkan dia bukan orang Mekah Jauh dari kota Mekah Sengaja datang pengen tahu tentang Islam Diam-diam sembunyi-sembunyi Masuk Islam setelah ketahuan Digebukin ramai-ramai di depan Ka'bah oleh orang Mekah Sampai babak belur Tapi justru orang-orang yang Mendapatkan kesempatan di awal-awal ini Mereka disebut oleh Allah dengan kalimat Orang yang lebih dulu dan pertama-tama masuk Islam Dan mereka punya kedudukan yang tidak sama di mata Allah dibandingkan yang lain Jadi siapa yang lebih cepat sadar Tidak akan pernah bisa Dikalahkan oleh orang-orang yang belakangan sadarnya Jadi kalau ada yang bilang ah nanti saja Begitu Islam sudah menjadi sebuah trend, lagi happening, Islam sudah mulai naik down lagi, baru dia taat, hijrah, masuk ke masjid. Dia baik, tetapi tidak akan pernah sama kebaikan dia dengan kebaikan orang-orang yang dari sejak saat sulit, sudah sadar. Itu enggak sama. Jadi kalau sekarang kaum muslimin berada dalam situasi paling sulit dalam sejarah kita selama 100 tahun, hampir sama dengan kesulitan di masa Mongol dulu, yang menjajah Baghdad dan Timur Tengah, hampir sama, walaupun itu lebih berat. Luar biasa ke peristiwa Mongol itu. Tetapi sekarang hampir saja sama dengan peristiwa itu. Siapa yang dalam situasi ini, menjadi orang yang tetap membela agama Allah, tetap menjaga semangat persaudaraan di antara kaum muslimin, tetap sabar dengan semua fitnah-fitnah yang ditujukan kepada mereka, tidak melampaui batas, tidak menzolimi siapapun, tidak mengambil hak orang lain, maka kedudukan mereka tidak akan pernah sama dengan nanti anak cucu mereka yang baru menjadi orang soleh setelah Islam itu sudah eksis. Makanya dalam sejarah Nabi itu ada dua masa. Yang pertama disebut dengan fase atau masa ibetila, masa sulit. Yang kedua disebut dengan masa tamkin, masa eksis, masa sudah menang. Siapa yang masuk Islam pada masa pertama mereka digolongkan Orang-orang yang pertama masuk Islam Dan itu punya kedudukan Sedangkan orang yang masuk Islam belakangan Di masa Tamkin Islam sudah eksis, sudah di Madinah Mereka disebut dengan mutaakhirun Orang yang belakangan Dan tidak sama antara orang yang awalun Dengan orang yang mutaakhirun. Tidak sama orang yang hidup di masa fitnah Tapi dia istiqomah Dengan orang yang hidup di masa udah Berkembang, Islam sudah menang dan dia menjadi orang soleh Itu gak sama Makanya kenapa para sahabat itu Lebih utama daripada tabiin Padahal kalau kita mau menghitung ilmunya Ilmunya para tabiin itu Lebih dahsyat daripada sahabat Masa tabiin itu Masa keilmuan Tabiin tabi tabi itu orang-orang yang berilmunya itu luar biasa Imam Bukhari Masa-masa keemasan ilmu Islam Menghafal 300 ribu hadith Imam Syafi'i 500.000 hadis. Ada yang lebih hebat lagi? Muridnya Syafi'i, Syafi'inya aja geleng-geleng kepala kepada muridnya ini. Imam Ahmad bin Hambal menghafal sejuta hadis. Sejuta ha? hadis. Kalau kita kurangin 60. Innamal a'malu binniat. Itu aja yang kita hafal. Ini hafalnya sejuta hadis, teman-teman. Tetapi kenapa para sahabat yang sekelas Bilal Ammar bin Yasir yang ilmunya pas-pasan. Bahkan Bilal itu wirid. Teman-teman tahu wirid? Wirid itu bacaan-bacaan, zikir-zikir. Itu wiridnya aja sedikit sekali wirid Bilal. Sampai dia pernah ngeluh ke Nabi bilang gini ya Rasulullah, saya tidak punya dandana. dan dana. itu kalau bahasa kita wirid. Saya tidak punya dan atau wirid seperti yang kau baca dan Abu Hurairah baca. Rasulullah itu wiridnya panjang. Kalau habis sholat, kalau lagi zikir panjang banget zikirnya. Bilal enggak punya wirid sepanjang itu Lalu Rasulullah bertanya Memangnya wirid kamu apa ya Bilal Kata Bilal wirid saya Rasulullah Allahumma inni as'aluka ridhoka Wal jannah wa'udzubika min sakotika nar. Yang kita hafal sekarang Itu bukan wirid Rasul Itu wiridnya Bilal Empat Empat hal saja yang dia wiridkan Satu meminta ridhol, kedua meminta surga Ketiga berlindung dari, neraka, dari kemarahan Allah Dan keempat dari api neraka Cuma itu doang wiridnya Bilal Asal berzikir pasti, Allahumma inni as'aluka ridhaaka wal jannah, wa a'udzu bika min sakhatika Doa lagi itu lagi, doa lagi itu lagi. Seolah-olah kalau kita doa tuh, Rabbana atina fiddunya hasanah, Rabbana atina. Cuma gitu doang doanya. Sedangkan para tabi'in, tabi'ut tabi'in dan setelahnya, wah wirid mereka ngeri. Ilmu mereka luar biasa. Dibandingkan sahabat banyak dari mereka yang keilmuannya lebih dahsyat daripada sahabat. Bahkan banyak dari mereka yang ibadahnya lebih dahsyat daripada sahabat. Contohnya Urwa bin Zubair, Tabiin. Urwa bin Zubair itu digergaji apa tulangnya dalam keadaan berzikir dan dalam riwayat yang lain dikatakan dalam keadaan sholat. Dia kena kayak kalau sekarang mungkin kayak kanker dan harus diamputasi kakinya. Terus pas dokternya udah siap, tim dokter mau mengamputasi dia, dokter bilang, ya urwah kamu minum kamar, supaya apa? Supaya kamu hilang sadar sehingga bisa dioperasi. Kata dia, saya tidak mau kehilangan kesadaran saya dengan cara yang haram. Ya udah kalau gitu dibius aja, Hah? buat apa? Biar bius lokal nggak berasa, walaupun kamu masih sadar tapi nggak berasa. Kata dia, kalau nggak berasa Berarti gak sakit, gak sakit, kalau gak sakit bagaimana dosa saya akan diampuni Jadi saya tidak mau kehilangan kesempatan diampuni dosa, jadi gak boleh dibius supaya sakit, supaya diampuni dosa Oh gitu, dokternya geleng-geleng kepala, heran Akhirnya panggil beberapa laki-laki megangin urwah, kata urwah ini gak apa yang dipegangin, supaya kamu tidak meronta-ronta, udah gak usah, saya sholat aja Gak perlu dipegangin, gak perlu diikat, sholat aja dia Allah Akbar, mulailah kulitnya di apa, diiris. Setelah selesai kulit, daging. Ada yang bilang solat, ada yang bilang zikir. Intinya mengingat Allah. Setelah selesai daging, yang paling susah itu tulangnya, pakai gergaji, se, se sampai ngilu dokternya. Itu kalau kita baca kisah Urwah, dokter itu mengisahkan sampai ngilu mendengar suara gergaji yang memotong tulang urwah dan itu sama sekali gak pakai bius apakah urwah tidak merasakan sakit merasakan tapi dia tahan karena dia mengingat Allah setelah sudah terputus tahap terakhir itu yang paling sulit urwah selesai berzikir dia tanya sudah selesai belum satu lagi apa untuk menutupi pendarahan maka kakimu akan kami masukkan ke dalam minyak yang mendidih <tuh> dididihkan minyak Kemudian sebelum kakinya dimasukkan ke minyak mendidih urwah berzikir lagi. Begitu kakinya masuk ke dalam minyak mendidih digoreng, urwah pun jatuh pingsan saking sakitnya. Jadi bukannya nggak sakit. Kalau nggak sakit wah oh, enak banget ya wali Allah nih karamah nggak ngerasain sakit. Wah itu mah keren. Ini justru sakitnya itu yang luar biasa. Ini tabi'in, sahabat ada yang kayak gitu yang kena tusuk di apa di panah sama musuh. Terus dia cabut lagi Tetapi gak sampai digergaji Ada lagi Sayyidut Tabi'in Namanya uh, Sa'id Ibn Musayyib. Sayyidut Tabi'in Sa'id Ibn Musayyid 50 tahun tidak pernah tinggal Sholat berjamaah dari rakaat pertama di masjid 50 tahun 30 tahunnya Mendengar azan di dalam masjid Artinya dia udah masuk ke masjid sebelum azan 30 tahun 40 tahun sholatnya gak pernah melihat punggung orang Artinya di soft pertama Dan 50 tahun sholatnya berjamaah, Artinya ada 10 tahun yang kadang dia di soft kedua Tapi tetap dari rekan pertama Sedangkan 40 tahunnya di soft pertama Gak pernah melihat punggung orang lain Ini Said Ibn Musayyib. Saya tidak tahu ada sahabat yang bisa seperti ini Tetapi kenapa generasi sahabat lebih baik daripada tabi'in Karena pada generasi sahabat Untuk menjadi seorang muslim itu Lebih banyak ujiannya daripada generasi tabi'in Apalagi sahabat di masa Maqiyah itu berat sekali Apalagi pas diala yang dialami oleh Ammar bin Yasir dengan keluarga Yasirnya, suami-nya, Yang dialami oleh Khabab bin Ars Yang dialami oleh Zinnayrah, yang dialami oleh Bilal Itu lebih sulit Sedangkan masa Tami'in Islam sudah eksis Bahkan Romawi Persia aja udah jatuh Sehingga tidak ada yang mengancam keislaman mereka Walaupun mereka soleh banget Tetap kedudukan orang-orang di awal ini tidak pernah tergantikan kita sekarang berada seolah-olah di masa yang seperti awal lagi. Sangat sulit. Walaupun kita jumlahnya banyak, Nabi sendiri mengatakan kita lemah. Seperti buih di pantai. Tidak ada kekuatannya. Kalau ombak masih mending. Ombak, saya faham ternyata sekarang bedanya ombak sama buih. Karena saya senang main di laut, main ombak. Kalau kita lihat ombak tuh udah udah pecah namanya ya apa yang uh, white water air yang udah pecah jadi bui itu itu tidak ada power sama sekali walaupun kelihatannya ramai gitu seru tapi tidak ada power jadi kalau kita surfing ngambil ombak yang putih itu kita nggak akan kedorong oleh ombak banyak orang-orang yang mungkin baru pertama atau baru belajar surfing dia nggak mau ngambil ombak-ombak yang lagi naik tuh ngambil yang udah pecah yang oh ini kayaknya nih uh, kalem nih ambil Loh kok gak kedorong malah ketinggalan ombaknya di depan, dia tinggal di belakang. Karena tidak ada power, ombak yang ada power itu justru sebelum dia pecah. Ketika dia baru naik, apalagi kalau sampai dia melengkung, namanya barrel, ya itu powernya luar biasa. Sehingga kalau kita berdiri aja, gak usah di pedal, kita duduk doang, itu udah kedorong, dan dorongannya itu ke, kecepatannya luar biasa. Apalagi kalau ombaknya itu lagi flat, gak ada gak ada angin sama sekali. Ini artinya, saya baru fahul bener. Kata Nabi, buih itu walaupun banyak gak ada powernya Ombak walaupun kecil, kalau tidak berbuih itu powerful Dan kita kaum muslimin sekarang berada pada situasi membuih Banyak, heboh, rame, tapi tidak cukup powerful Tetapi di sisi lain, inilah masa-masa ketika Allah memilih hamba-hambanya yang istimewa Ketika kaum muslimin tidak lagi bangga dengan agamanya Ketika umat Islam malu dengan identitas agamanya, ketika umat Islam seolah-olah bangga kalau udah ngomongnya itu agak kekiri kirian, tidak kekanan kananan, terlihat modern modernis, terli, terlihat lebih apa educated dan seterusnya. Ketika umat Islam itu terzolimi di mana-mana, justru dalam situasi kayak gini, ketika kita bisa istiqamah dan dalam situasi seperti ini, ketika kita tunjukkan persaudaraan maka kita akan memiliki kedudukan yang istimewa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Makanya tahun ini salah satu rahmat Allah yang diberikan kepada kita itu adalah rahmat persatuan. Wa dzkuru ni'matallahi 'alaikum id kuntum a'daa. Dulu kalian bermusuh-musuhan. Enggak sedikit loh. Kaum muslimin anak dengan orang tua mereka ramai gara-gara beda salat taraweh ramai gara-gara beda salat Idul Fitri yang satu hari Senin satu hari Selasa bahkan kalau di kampung saya di Aceh tuh sampai ada satu pesantren dibakar gara-gara salat tarawehnya cuma 11 rakaat karena mayoritasnya salat tarawih 23 rakaat ketika ada yang 11 rakaat dianggap sesat lalu dibakar pesantrennya begitu juga mungkin di tempat lain yang mayoritas 11 ada yang 23 rame. Dulu kita tidak harmonis. Lalu <tuh> fa allafabainakulubikum. Allah mempersatukan hati kalian. Dengan apa dipersatukan? Dengan isu tadi. <tuh> fa allafabainakulubikum fa asbahtum bin'matihi bah asbahtum bin'matihi ikhwana menjadi bersaudara. Dan saya tidak menyebutnya demo, tetapi kemarin itu adalah aksi aksi damai salat Jumat terbesar mungkin selama 1400 tahun. Belum pernah ada kan salat Jumat sampai 7,5 juta? Besar-besarnya salat Jumat Muhammad Al-Fatih Nggak sampai kayaknya sampai 7 juta. Mungkin 2 atau 3 juta saja. Salat Jumat di Masjidil Haram saja maksimal 4,5 juta. Salat Jumat kemarin 7,5 juta. Ini salat Jumat terbesar sepanjang sejarah Islam dari zaman Nabi Muhammad sampai sekarang. Mungkin saya belum tahu belum pernah baca ada sejarah salat Jumat lebih besar dari ini. Yang harus kita pecahkan suatu saat nanti untuk level yang ketiga tadi adalah sholat subuh terbesar sepanjang sejarah Islam. Kalau sholat Jumat terbesar nih udah Alhamdulillah ternyata munculnya di Indonesia. Enggak pernah terbersih kan dalam benak kaum muslimin orang-orang berpikir Mekah, Madinah, Palestina atau mungkin yang lagi naik daun sekarang Turki. Eh ternyata Indonesia bisa menunjukkan sholat Jumatnya terbesar 7,5 juta. Itu bukan demo, bukan aksi apa-apa Cuma kita kangen pengen bareng-bareng Udah lama kita gak bareng-bareng Udah lama Umat Islam ini Jum'atnya Ada yang dua kali Apa? Azan ada yang satu kali azan Sekarang kita Jum'atnya bareng-bareng deh Kangen pengen bareng-bareng sekali Gimana sih rasanya? Akhirnya ngumpul dari seluruh, duni, seluruh Indonesia Ada yang jalan kaki dari Ciamis Demi pengen sholat Jum'at Jangan terjemahkan itu sebagai demo Terjemahkanlah itu sebagai aksi persatuan kaum muslimin Karena kalau demo mungkin beda lagi Misinya beda Dan itu alhamdulillah nikmat dari Allah Kita bisa bersatu Udah gak bikin lagi ini kelompok apa Aghim naik, Ustaz Arifin naik Habib Rizik naik Siapa lagi banyak tokoh-tokoh Hidayat Nur Wahid naik Dengan berbagai macam warna dan organisasi Bareng-bareng deh kita juga sama, jalan, santai gitu. Pada banyak yang ngasih makanan di jalan. Itu subhanallah. Haji aja gak gitu-gitu amat. Mungkin kalau teman-teman pernah umrah bulan Ramadan. Umrah bulan Ramadan itu kan luar biasa ya. Mekah Madinah. Orang pada ngasih korma gratis. Ngasih minuman gratis. Yang hangat-hangat gitu. Apalagi kalau lagi musim. Musim dingin. Tapi ini jauh lebih dahsyat dari itu. Mengharukan sekali. Saya lama tinggal di Arab. Tahu suasana persaudaraan di sana. Pas 2-1-2. Wah gak kuat gitu saking terharunya kondisi kaum muslimin Dan saya melihat itu bukan cuma masalah jalannya Tetapi saya melihat itu betapa Allah maha kuasa mempersatukan Yang berserak diantara kaum muslimin Itu kita syukuri, bersyukur kepada Allah Atas nikmat persatuan Tetapi jangan jadikan persatuan ini sebagai sesuatu yang negatif Untuk merusak, menzalimi, menghujat ataupun memfitnah orang lain, tetap di jalurnya, dan kita tahan aja sama ulama biarlah dipimpin, dipimpin dan dibimbing oleh para ula ulama kalau kita menolak ulama, terus siapa kita? semuanya kita punya ilmu yang sepadan dengan para ulama ini ulama ini udah bareng-bareng nih, masa kita berbeda dengan ulama kecuali kayak dulu, ulamanya beda-beda, nah, mas masing-masing kita punya ulama ulama saya mah gini, ulama saya kayak gitu, ulama saya demikian itu masing-masing punya ulama sah-sah saja Sekarang ulamanya udah bareng Kenapa kita malah keluar dari barisan para ulama Mudah-mudahan Allah tetap memberi petunjuk dan bimbingan kepada ulama kita Sehingga persatuan ini nanti akan membawa kita kepada kebaikan Baik kebaikan bangsa, negara dan yang lebih penting di atas semua itu adalah kebaikan umat dan kebaikan agama kita Ini nikmat tahun ini yang belum pernah kita bayangkan akan terjadi Itu luar biasa lain Syakartum, la Aziz dan Nah, sekarang bentuk kita bersyukur atas nikmat persatuan kemarin apa? Tetap istiqamah dalam barisan para ulama. Ittaqullaha wa kunu maasadikin. Bertakwalah kalian kepada Allah dan senantiasalah kalian, sertailah kalian orang-orang yang benar, yaitu para ula ulama. Sekarang ada program baru dari para ulama subuh. Kita coba belajar menghidupkan subuh di semua masjid di Indonesia. Suatu saat nanti kalau udah istiqomah subuhnya di semua masjid ramai, kita adakan aksi persatuan subuh terbesar di dunia. Lagi-lagi bukan demo tetapi subuh terbesar di dunia. Kita pengen subuh di Monas yang kayak kemarin mungkin kalau kemarin 7,5 juta nanti 15 juta, dua kali lipat. Subuh loh ya, bukan salat Jumat. Jum. Dan kita berharap pada saat itu yang memimpin, yang memimpin sholat subuh kita adalah presiden Yang memimpin sholat subuh kita Presiden yang menghafal Al-Quran Walaupun tidak 30 juz Tetapi menghafal beberapa juz Al-Quran Bayangin presiden bacanya Allahu Akbar Satu, 15 juta orang Takbir Alhamdulillah ya Rabbil Alamin Wah Udah-udah ya. Presiden bisa luar biasa ya kita berharap mudah-mudahan presiden-presiden kita ini. Kan kita gak tahu presiden kita siapa aja kelak yang akan datang. Mulai dari sekarang. Mulai dari Pak Jokowi dan seterusnya. Mudah-mudahan Allah beri terus petunjuk dan hidayahnya. Sehingga semakin baik bacaan al Qurannya Kalau perlu menghafal lebih banyak dari ayat-ayat Allah. Karena ini sangat berpengaruh kepada pertama leadership. Kedua persatuan kaum muslimin. Ketiga persatuan bangsa. Dan keempat kebangkitan. Dari sholat subuh. Dan... Saya pernah melihat di Palestina itu perdana menteri mengumandangkan azan, Ismail Haniyeh di Gaza. Bayangin perdana menteri azan subuh. Hayya 'alas shalah. Eh, yang manggil salat itu siapa? Perdana menteri. Pemimpin kita manggil rakyatnya salat. Terus yang kedua, Erdogan, Presiden Turki azan subuh. Hayya 'alas shalah. Yang manggil, yang manggil masyarakat umat untuk menghadap Allah, presiden coba. Kalau presidennya mungkin belum merasa pede untuk apa imam solat, minimal azan. Kalau azan, masya Allah, anak kecil juga bisa kan ya. Bayangin kalau presiden azan, wah Indonesia mah luar biasa itu. Presiden azan, wakil presiden ikomat, gitu. ini keren nih. Cita-cita lah ya, namanya juga harapan. Presiden Azan, Wakil Presiden mungkin nanti uh, kalau kita lihat mungkin Pak Yusuf kalah lebih paham agama, beliau mungkin bisa memimpin sholat subuh atau suatu saat nanti kita diberikan Presiden dan Wakil Presiden yang Wakil Presiden Azan, Presiden yang Imam, wah itu luar biasa udah. Lalu nanti setelah itu muncullah ulama-ulama kita yang kemarin dan nanti yang ulama-ulama baru yang terus akan bermunculan menyampaikan nasihat kepada umat dan memimpin umat di setiap kantong-kantong mereka. Ini insyaallah akan terwujud kalau kita tetap mensyukuri nikmat persatuan kemarin dengan cara tetap bersama ulama dan meneruskan program-program mereka terutama program salat subuh berjamaah. Harus dijaga nih. Gimana cara menjaganya? Jangan hanya kita yang salat subuh, harus disiarkan, harus didakwahkan. Gimana caranya? Masjid ini seramai gitu. Mulailah program dakwah dijalankan, terutama dakwah untuk salat berjamaah. Dan dakwah itu butuh kreativitas Butuh kerja keras Butuh pengorbanan Dan target dakwah itu Anak muda Karena ini yang paling sulit Dan ini juga yang paling besar potensinya Kalau bisa bawa anak muda Dan anak muda yang saya maksud bukan hanya aktivis Tetapi anak muda main Anak muda yang malam ini lagi Bakar mercon atau petasan Itu target dakwanya Kalau mereka bisa datang ke masjid Soal subuh Walaupun tatuan Walaupun rambutnya gondrong Walaupun mungkin apa tangannya tebal karena banyak ngejereng ngejereng misalnya, tapi mau datang ke masjid ini luar biasa. Berarti kita hanya tunggu beberapa waktu lagi sampai ke level ketiga dari pembaruan, di mana kita disatukan oleh sebuah cita-cita, ide dan visi. Ini yang kita perlu syukuri satu tahun yang kita Allah berikan pada tahun ini. Mudah-mudahan tahun yang akan datang Allah berikan yang lebih daripada yang kemarin. Di mana kaum muslimin bukan hanya bersatu dengan sholat jumat Tetapi bersatu dalam sholat subuh Bahkan kalau perlu bersatu di dalam kebangkitan Islam Dengan kemenangan Islam di Indonesia Tetapi ada yang memperhatinkan juga yang terjadi tahun ini Saya lebih fokus membicarakan tentang nasib kaum muslimin di seluruh dunia Sehingga peristiwa-peristiwa di Suriah Di Palestina di Myanmar itu seperti menguji ke, eh, apa tingkat persaudaraan kita. Di situ kita bisa tahu kita ini mukmin yang bersaudara atau bukan. Karena kalau kita bersaudara, enggak mungkin kita tinggal diam. Karena orang beriman itu bersaudara walaupun beda negara, beda bahasa, beda keturunan, itu enggak ngaruh. Karena persaudaraan karena iman. Itu lebih kuat dan dibawa sampai di akhirat Ketimbang persaudaraan karena darah Kalau persaudaraan karena nasab Di akhirat semuanya terputus Kecuali satu Nasab Nabi Muhammad SAW Nasab yang lain semuanya terputus Jadi kita nanti di akhirat Nggak akan di hari hisap Awal-awalnya nanti pas sudah masuk surga Nyatu lagi nih Di awal-awal bangkit kita nggak akan Dibangkitkan bersama keluarga Eh Kita kuburannya kuburan keluarga ya Oke okay, dikuburkan keluarga, tapi dibangkitkan tidak pakai keluarga. Dibangkitkan uh, uh, ashtatan liurau amalahum. Dibangkitkan dengan kelompok sesuai amal, bukan sesuai keluarga. Satu-satunya keluarga yang bangkitnya di akhirat masih tetap terjaga, cuma keluarga nasab Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Mungkin sebagian besar kita bukan keturunan Nabi, termasuk saya. Secara nasab bukan? keturunan nabi, kalau gitu berarti kesempatan kita bukan masalah kekeluargaan nasab, kesempatan kita kekeluargaan karena Allah subhanahu wa ta'ala dan itu lebih kuat daripada nasab kalau kita bersaudara dengan sesama muslim karena Allah, persaudaraan itu nanti akan dibawa, sampai bahkan orang yang kita tolong itu, akan menolong kita dari api neraka apalagi teman-teman Palestina itu banyak orang soleh dan solehnya mereka itu gak tanggung-tanggung loh saya tahu banget orang Arab kalau udah soleh tuh dahsyat banget Mungkin aksi kita kemarin yang aksi solidaritas dan aksi damai 212 7,5 juta, juta Adalah aksi terbesar di dunia Tapi belum bisa mengalahkan aksi paling sabar dan paling teguh Paling damai yang dilakukan saudara-saudara kita di Mesir pada era roma ah atau kudeta Militer. Alhamdulillah kita tidak ada ujian, ujiannya cuma hujan itu juga bukan ujian sebetulnya rahmat ya. Kenapa saya bilang rahmat? Karena wuduhnya lebih mudah. Gara-gara turun hujan, langsung wudhu, langsung sholat. Bukan angin kan? Tapi huu, hujan. Alhamdulillah nggak dikasih anginnya, dikasih huu, hujan. Hujannya juga nggak deras. Hujannya tuh kayak di setting gitu, kayak ada timer. Panas, hujan sedikit, hilang lagi. Panas lagi, hujan dikit, hilang lagi. Jadi kayak ada timernya tuh. Setiap berapa menit hujan hilang. Pas mau sholat baru orang mau butuh-butuh baru hujannya agak lama. Karena orang butuh luar uh itu kan kayak di setting banget tuh hujannya itu. Masya Allah. Tapi belum bisa mengalahkan damai dan teguhnya aksi yang dilakukan saudara kita di Mesir pada masa jatuhnya presiden yang sah Mursyid yang dikudeta oleh militer mereka. Itu ditembakin, disniperin, pakai helikopter nggak goyah sama sekali. Jatuh korban seribu orang satu hari, besok datang lagi. Dan damai banget. Bawanya apa? Kalau kita kemarin pada bawa makanan segala macamnya bekal gitu, kalau mereka bawanya kain kafan. Suruh turun, nggak boleh bawa senjata karena kita tidak akan menyakiti siapapun. Bawa kain kafan dan tuliskan wasiat terakhir kepada keluarga. Datang, hari ini seribu orang, besok datang lebih ramai lagi. Tidak takut sama sekali. Ini namanya teguh. Dan bersodaan di sana kita tahu di sana tuh orang kalau udah sholat tuh sholatnya luar biasa saya kenal banyak orang Arab karena emang tinggal di sana sholat kita itu sholat tapi sholat mereka itu sampai nggak percaya kok ada orang kayak gitu sholatnya makanya muncul orang kayak Urhuah bin Zubair muncul orang kayak Sa'id ibnu Musayyib muncul orang kayak Hasan al Basri muncul orang kayak nama-nama besar lainnya karena mereka orang-orang sholat di Palestina anak Palestina itu ngafal Quran dalam 1 bulan 30 juz. Terutama Palestina yang bagian Gaza yang belum dijajah oleh Israel Gak kuasa Israel untuk memasuki Gaza Itu Ardul Izzah was Sumud Itu negeri yang mulia dan kokoh Di dalamnya banyak penghafal Al-Quran Yang menghafal Al-Quran dalam satu bulan 30 juz Dari cuma modal satu juz doang tuh. Mungkin kalau juz Amr rata-rata udah hafal Pas liburan sekolah mereka mengisi waktu liburan itu dengan menghafal Al-Quran satu bulan saja Satu hari satu juz, satu bulan 30 juz Ini gak mungkin Al-Quran itu bisa dihafal hanya dengan mengandalkan IQ Pasti karena kesolehannya Karena Al-Quran itu hadiah dari Allah Allah mempermudah hadiah ini kepada orang yang Allah cintai Makin dicintai makin mudah Jadi kalau kita ngerasa susah berarti kayaknya kita kurang soleh Makin soleh, makin mudah menghafal Al quran Jadi bukti bahawa Palestina itu banyak orang soleh Menghafal Al-Quran di sana itu mudah sekali Belum lagi mereka sedang berjihad, ribat Itu orang-orang soleh Di Suriah juga kayak gitu, orang ulama-ulama besar banyak sekali di Suriah Anak-anak Suriah menghafal Al-Quran di antara uh, apa Ledakan, ledakan bom dari pesawat tempur Rusia dan orang-orang Iran dan Bashar Assad Tetap menghafal Al quran tidak libur Kita ada masalah sedikit, libur Bahkan gak libur pun, libur. Kalau kita punya long weekend, akhir tahun, segala macam, libur aja. Kalau mereka udah perang kayak gitu, dijajah, tetap gak libur. Menghafal Quran, gedung di sebelah hancur. Sehingga kaca-kaca masjid, semuanya pada pecah mengenai wajah-wajah mereka terluka. Menghafal Quran lagi. Ini bukti keteguhan dan kesalehan mereka. Dan kalau kita mau nolong orang saleh. Mau mencintai orang soleh, mau dapat syafat orang soleh, itulah tempat negeri para orang soleh. Di Indonesia banyak orang soleh, tapi di sana lebih banyak lagi orang soleh. Di Indonesia orang pada soleh, di sana solehnya lebih dahsyat lagi. Bukankah Nabi mengatakan, nanti di akhirat ketika orang soleh mau masuk surga, dia bertanya kepada Allah, Ya Allah, mana saudara saya yang dulu di dunia bareng-bareng saling membantu, dia tolong saya, dia dia cinta kepada saya dan saya mencintainya, walaupun kadang-kadang kita nggak saling ketemu, tapi saling mencintai karena Allah. Mana dia ya Allah? Kata Allah dia ada di pintu neraka. Amal-amalnya tidak cukup membawa dia ke surga. Kata orang sholat ini ya Allah, selamatkanlah dia dari api neraka karena saya mencintai dia karenaMu ya Allah. Akhirnya Allah izinkan orang sholah ini menjemput saudaranya dari pintu api neraka Dia yang sudah dibelenggu dengan rantai Udah ngantri mau masuk neraka Tiba-tiba malaikat, eh anak-anak tagi ya? Ya, oh udah, malaikat Eh kenapa ya, gak jadi Ada orang yang bantu kamu, siapa? Yang dulu kamu nyumbang misalnya 100 ribu atau sejuta dari Palestina, dari Gaza, dari Suriah, Kita mungkin gak tahu orangnya. Gak kenal, gak pernah melihat wajahnya. Tetapi bantuan kita sampai menjadi roti-roti mereka. Menjadi air buat mereka. Jadi makanan, obat-obatan. Jadi suntik buat mereka. Itu menjadi bukti nanti di akhirat. Bahwa kita adalah menci mencintai mereka karena Allah. Dan itulah uhu wafillah, brotherhood. Kalau mau ditolong oleh orang soleh. Tolonglah orang soleh dulu di dunia. Nanti kita ditolong oleh orang soleh di akhirat. Dan pertolongan di akhirat itu lebih kita butuhkan daripada pertolongan di dunia Kita nolongin orang soleh di dunia ini dari kejahatan Bashar Assad Kejahatan orang-orang Syiah Nusairiyah Kita nolong orang-orang soleh di dunia dari kejahatan orang Yahudi Kita nolong orang-orang soleh di dunia dari kejahatan orang-orang di Myanmar Tetapi nanti orang soleh itu menolong kita di akhirat dengan seizin Allah Dari api neraka Nauzubillah na'udzubillahimintali Makanya Tadi saya bilang berita baiknya kita bersatu. Berita yang memprihatinkannya umat Islam banyak yang terjajah. Tapi di sisi lain yang terjajah itu justru yang paling soleh di antara negara-negara Islam. Yang paling lama Arab Springnya justru yang paling banyak orang solehnya. Mesir, Suriah, Palestina. Paling lama Arab Springnya. Kalau Palestina mungkin nggak ikut Arab Spring udah dari dulu ya. Kalau Suriah, Mesir ini Arab Spring lah. Kan Arab Spring itu memulai, dimulai dari Tunisia. Tunisia beres. Libya, Libya beres. Kemudian turun-turun turun-turun sampai ke Suriah, Irak, Yaman. Tetapi yang paling dahsyat walaupun Irak juga lama tetapi yang paling dahsyat eh Irak, Suriah, Palestina dan Mesir. Dan di tiga negara terakhir ini paling banyak orang saleh. Ulama sekarang paling banyak itu dari Mesir. Bahkan Universitas Madinah dan Ummul Qura banyak mengimpor dosen-dosen para profesor dari Al-Azhar Mesir. Ulama banyak banget. Saya tinggal di sana. Saya tahu ulama-ulama Mesir itu. Begitu juga Palestina, banyaknya penghafal Quran, begitu juga Suriah banyaknya penghafal hadis. Dan kalau kita mau ditolong oleh mereka nanti di akhirat, sekarang tugas kita nolong mereka walaupun sebatas satu dengan harta kita. Kasih mereka dengan akad Minta nanti Allah yang memberi kita balasan di akhirat dengan pertolongan mereka Jadi kalau kita mau ditolongnya dosanya banyak nih Kasihnya banyak itu. Jangan dosanya banyak Kasih ah, 10 ribu aja Nanti di akhirat dosa kita seukuran 10 ribu Ya Allah tolong dia Kata Allah coba kamu tolong Aduh dosa masih banyak ay, Kata Allah gak bisa Makanya kasihlah pertolongan seberat dosa kita Gimana dosa kita berat? Ya kita ukurnya dengan bentuk penyesalan. Waduh, saya mau pengen banget ngasih lagi, ngasih lagi semampu kita. Ini satu, nolongnya dengan harta. Dua, nolongnya dengan menyebarkan informasi yang benar. Karena media bungkam, tidak mau memberitahu kepada dunia tentang nasib saudara kita. Kalau media nggak mau menyiarkan, kaum muslimin yang menyiarkan, itu tugas kita. Kita cari beritanya, kita posting di sosial media. Tetapi jangan berlebihan, jangan memprovokasi, jangan lebay. Sewajarnya aja tetapi harus disebarkan nasib kaum muslimin di sana. Itu tugas kita karena saya yakin banyak orang yang enggak paham tentang Suriah dan Palestina sehingga mereka pikir itu enggak benar-benar terjadi. Saya pernah nunjukin sebuah video tentang kejadian di Suriah. Terus anak SMA nih. Anak SMA itu bilang, "Itu real?" kata dia. "Memangnya ini benar terjadi di dunia?" Sampai enggak tahunya dia ada pikir itu hanya cerita fiksi, fiksi kayak di film Hollywood. Ternyata itu benar-benar terjadi. Kenapa mereka sampai mengatakan is it real? Karena tidak ada media yang menyampaikan berita tentang nasib saudara kita. Untuk itu tugas kita dalam menolong mereka yang kedua adalah kita sebarkan berita. Bukan untuk menyebarkan keresahan. Kenapa ada satu orang yang meninggal entah mana? gara-gara ada aksi yang disebut terorisme. Media seminggu gak berhenti-berhenti 24 jam. Bahkan kalau perlu itikap di stasiun televisi. Kenapa giliran ada 300 ribu tidak ada yang membicarakannya? Apakah ini disebut menyebarkan keresahan? Tidak, selama tidak berlebihan Ini real, ini fakta Tetapi tidak menjudge siapapun Hanya menyampaikan reali, realitas Tujuannya apa? Tujuannya supaya kaum muslimin faham Sehingga terbangun lagi nanti Empati dan persaudaraan untuk membantu Saya aja banyak taunya dari sosmed coba Apalagi kaum muslimin yang lebih awam lagi Kita aja yang udah di masjid tahunya dari sosmed Karena tidak ada televisi yang memberitakan, sedikit sekali itu pun versi yang sudah di esensor. Itu yang kedua. Dan yang ketiga cara kita menolong mereka yang konkret adalah mengetuk pintu pencipta alam semesta yaitu dengan kunun nazilah. Dan saya kira kunun nazilah ini tidak ada istilah di antara ulama fikih. Jadi kalau dia bilang ah kita tidak pakai kunun nazilah. Berarti dia tidak membaca hadis karena kunun nazilah ini tidak ada istilah beda dengan kunun subuh. Ada mengatakan ya, ada mengatakan tidak. Tidak ada. Ini masing-masing kita hargai. Tapi kalau kunut nazilah, ittifak. Dalilnya banyak. Bukhari, Muslim, An-Nasai, Turmuzi. Banyak dalil. Nabi pernah melakukan kunut nazilah sebulan penuh setiap waktu sholat. Gara-gara ada 70 orang sahabat penghafal Quran yang dibunuh di dalam sebuah peristiwa dikenal dengan Bi'rul Ma'unah. 70 orang aja nabis kunud nazilahnya sebulan, sebulan Gimana 300 ribu Kan sama-sama penghafal Quran Kunud nazilah Nanti malam setelah selesai tahajud Di waktu witir insyaallah kita akan tutup dengan kunud nazilah Tapi saya udah hampir sebulan ini Memang kalau saya ngimamin sholat Saya selalu menutup dengan kunud nazilah Walaupun sholat zuhur, sholat asar Apalagi kalau sholatnya sholat yang jahat Saya selalu menutup dengan kunud nazilah Dan yang terakhir yang kita bisa lakukan Sebagai bentuk persaudaraan untuk membantu mereka adalah kita harus bersatu dan mudah-mudahan suatu saat dengan kebersatuan kita kita bisa punya pemimpin yang berpihak kepada nasib kaum muslimin. Itu sudah menjadi kebutuhan. Dan kalau orang bilang enggak usah ngomongin politik di dalam masjid, sekarang bagi saya bicara politik di dalam masjid wajib bagi seorang ustaz, bagi seorang khatib. Kenapa? Karena sudah menjadi kebutuhan dan darurat. Kita harus Menyadarkan pemimpin kita atau mengangkat seorang pemimpin yang berpihak kepada kaum muslimin Baik berpihak pada kaum muslimin di Indonesia Dan insyaallah kalau berpihak kepada kaum muslimin itu gak mungkin menjalimin orang muslim Gak mungkin, mustahil Karena dalam agama kita tidak ada satupun ayat atau hadis Atau kaidah fikih atau fatwa yang boleh menyakiti orang muslim Gak ada sama sekali Jadi kalau muslim eksis, gak mungkin kita ngezalimin orang Apalagi bora-bora memfitnah Kapan sih kita pernah memfitnah orang? Kita mah suka memfitnah, Kita tidak suka mengadu domba. Apalagi menzalimi. Bahkan kalau ada non-muslim yang dizalimi oleh muslim. Kita wajib menolong yang terzalimi. Walaupun beda agama dengan kita. Jadi tidak usah khawatir. Kalau Islam eksis. InsyaAllah tidak ada yang terzalimi. Justru yang masalahnya kalau kita tidak eksis. Karena itu sudah sifat dari al-haq dan al-batil. Makanya kaum muslimin harus bersatu. Dan suatu saat kita harus. Dengan seizin Allah punya pemimpin. Yang tadi bisa memimpin kita. Salat subuh berjamaah kayak Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, Umar bin Abdul Aziz dan Nuruddin Zinki, enam khulafakur rasulina, dan keenamnya memimpin sholat subuh. Bahkan beberapa di antara mereka dibunuh lagi sholat su subuh. Ini menunjukkan bahwa kita rindu pemimpin kayak gitu. Mudah-mudahan dengan demikian nanti ada masalah Myanmar kita nggak perlu lagi capek capek teriak tapi nggak didengar. Udah langsung ada tindakan yang konkret. Bahkan sekarang Turki itu Udah membuat sebuah kompleks perkampungan yang sangat luas Beberapa hektar Khusus untuk pengungsi Surya Udah ada rumah-rumah permanennya Udah ada tamannya konkret gitu Kita gak usah jauh-jauh Surya sini Myanmar aja Rohinya Itu mah tetangga Dan tinggal nyebrang doang ke Aceh ke Bupati Aceh Utara Sudah mengeluarkan surat, surat keputusan Pengungsi Rohinya Udah tiga tahun sih Boleh tinggal di Aceh dalam waktu yang tidak ditentukan Dan akan dibiayai oleh Masyarakat Aceh Kalau pemerintah gak punya dana kaum muslimin sanggup kok menafkahi mereka Kita mah patungan lah Nafkah tambahan Dengan program kayak nabi dulu mempersaudarakan Kalau selama ini mungkin biaya belanja Bulanan kita itu 1 juta Sekarang nambah deh 1 juta 200 200 nya kita kasih untuk Ada adik kita, anak kita, saudara kita Yang lagi ngungsi di Indonesia Lahan banyak Kalau gak mau ngasih KTP gak masalah Yang penting Jangan diserahkan lagi kepada musuh untuk disembelih hidup-hidup Untuk dibakar hidup-hidup Ashabul Ukhdud Ini butuh kekuatan dari politik, kekuasaan, pemimpin yang soleh Dan mudah-mudahan Allah merahmati bangsa Indonesia Dengan pemimpin yang soleh, ulama-ulama yang istiqomah Pemuda-pemuda yang membawa dakwah fi sabi Itu saja yang bisa saya sampaikan Mudah-mudahan bisa kita amalkan walaupun sederhana Barakallahu wa warahmatullahi wabarakatuh